لا الحمد لله نحمدوه ونستعينوه ونستغفره ونستهديه الله من شرور يanciesنا ومن سيئات من فلا مضل له ومن فلا هادي له الله إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي وسلم Muhammad وآل محمد اللهم صل على ابراهيم وعلى ال في العالمين انك حميد مجيد ربي سرح لي لي من لساني يفقهوا قولي من الذين يسمعون القول فتبعون احسن الهي انما اسالي رضاك ومطلوبي الله سبحانه وتعالى جماعه مسجد الفلاح yang dirahmati dan diberkali Allah subhanahu wa ta'ala sebelum memulai taklim kita sama-sama kita berdoa apabila khusus buat saudara-saudara kita muslimin di palestin yang masih teguh membela masjid al-akso kiblat pertama umat islam semoga Allah subhanahu wa ta'ala menangkan mereka di hadapan musuh-musuhnya Allah hancurkan Yahudi, Israel, Zionis dan segala tembala tentaranya juga kaum muslimin yang ada di Rohingya <tuh> di Bangladesh dan saat ini musim dingin sudah di madrajat dan kaum muslimin dan manapun yang berjuang di jalan Allah SWT, semoga Allah menangkan mereka Al-Fatiha A'udhu Billahi Minashaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Rahmanirrohim Madikyaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Din as-siratal mustaqim. Shiratal ladzina 'alaihim wa la 'alaihim wa Amin. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ini kajian kedua kalinya kita akan menghafal Al-Qur'an. tersenyum menghafal surat As-Sajdah. Sampai kepada saya pertanyaan, Ustaz, kenapa menghafal Al-Quran pakai gerakan Ini sesungguhnya hanya thoriqoh hanya manhaj jalan Dan barangkali Karena ini adalah ibadah Dan ibadah itu harus ada dalilnya Kita akan bahas sejenak Mana dalil menghafal Menggunakan gerakan tangan Wata lima rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Saya cari-cari Dalam Al-Quran Tentang Menghafal Al-Quran dengan otak Enggak tahu kalau jemaah sekalian, kalau saya sampai sekarang belum ketemu tuh, ngafal Al-Qur'an pakai otak. Dalilnya. Tapi kalau ngafal Al-Qur'an pakai hati, ngafal Al-Qur'an pakai isyarat dan gerakan tangan, malah ada dalilnya. Saya ulang nih. Barangkali bagi yang mempertanyakan kenapa sih menghafal Quran pakai gerakan tangan, Ini pengalaman saya mempelajari, ngafal Al-Quran ngafal Al pakai otak, saya belum ketemu dalilnya, Al-Qurannya maupun hadis. Tapi kalau ngafal Al-Quran pakai hati, saya bisa sebutin ayatnya yang banyak. Ngafal Al-Quran pakai syarat tangan, malah ada ketimbang ngafal pakai otak. Ngafal pakai hati, Iwata lima Allah dalam surah 25 ayat 32 barangkali ada yang memerlukan dalilnya. A'udzu 25 ayat 32. Dan berkata orang-orang kafir, kenapa tidak diturunkan Al-Qur'an kepada Muhammad sekaligus saja? Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah berapa lama jemaah? Ada yang tahu? Lebih dari 20 tahun, hampir 23 tahun. Lalu orang-orang kafir mengatakan kenapa tidak diturunkan sekaligus saja kepada Muhammad. Qos demikian lama. Maka jawaban Allah, Demikian kami turunkan Al-Quran perlahan-lahan agar nancat di hatimu. Jadi ngafal Al-Quran rupanya di hati Bukan di otak Oratelnahu tartila Dan kami membacakan Al-Quran Perlahan-lahan Secara tartil untukmu Jemaah Hei jemaah Jadi ustaz kasih tahu kepada antum semua ya Kalau pengen ngikut Al-Quran sunnah rasul Jangan terburu-buru pelan-pelan, hmm, ayatnya baru saya sudah dikasih tahu, surat 25 ayat 32, jangan terburu-buru Kata Allah pelan-pelan, supaya apa? Supaya nancep di hati. Kalau tadi Ustadz bilang, Rasul dan para sahabat hampir 23 tahun, maknanya ihwata iman kalau kita sehari bersama keluarga ngafal sehari satu ayat, Maka dalam setahun 365 ayat. Betul nggak kira-kira hitungannya? Betul kan? Dalam 10 tahun jadi 3650 ayat. Dalam 20 tahun 7300 ayat. Dan ayat Al-Quran nyampe 7000. Maknanya kalau antum menikmati Al-Quran setiap hari satu ayat bersama keluarga, bersama jemaah di masjid, satu hari satu ayat, lima menit. Maka insyaAllah hitungannya nggak sampai 18 tahun antum bersama keluarga insyaAllah hafiz 30 juz. Amin. Ustadz, kau lama benar? Segitu 18 tahun aja masih lebih cepat ketimbang Rasul dan para sahabat. Jadi maknanya Al-Quran tidak ada perintah ngafal yang pakai otak, tidak ada perintah. Jadi pakai hati. Dan nanti bisa dapatin selain di surat 25 ayat 32, di surat 17 ayat 106, surat 22 ayat 46, dan banyak lagi ayat-ayat yang lain nanti Ustaz sampaikan. Yang penting, ngafal Qur'an itu bukan di otak. Gimana kira-kira? Gimana? Gimana? Hati. Terus Ustaz, kenapa pakai syarat tangan? Ah, ini syarat tangan. Kita sepakati bahwa ngafal Qur'an itu ibadah. Sepakat gak kira-kira? Nggak ada yang jawab nih, ngantuk semua bagaimana nih? Nafal Qur'an itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kalau ibadah itu harus ada dalil dan contohnya nggak ada Rasulullah. Harus ada. Kalau ada ibadah yang kita lakukan nggak pernah dicontohan Rasul, namanya apa? tegas Pegasnya. Dalam urusan ibadah harus ada dalil. Maka mana dalil? Nafal Qur'an pakai syarat tangan. Wa ta'alaimah rahmati Allah. Ini barangkali buat antum supaya mantap. Isyarat tangan ini sudah Allah kasih tahu. Ngafal pakai tangan, bukan pakai otak. Karena otak itu short term memory. Nimpan memorinya hanya dalam waktu singkat. Antum ngafal di sini kalau pakai otak baru turun pakai sendal aja udah lupa itu aja. Lalu gimana ceritanya? Nah ini ngafal memorinya yang jauh lebih permanen, lebih lama. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam surat 36. Surat Yasin ayat 65 bunyinya sudah hafal kayak ini ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna Watashadu arjuluhum bimakanu kanu yaksibun. Di hari itu kata Allah, hari apa Muhammad sallallahu Hari kiamat, boleh jadi sekarang Boleh jadi pekan depan, boleh jadi ribuan Tahun lagi hanya Allah yang tahu Di hari kiamat itu kata Allah Kami kunci mulut mereka Berbicara pada kami Tangan-tangan mereka Bersaksi pada kami, kaki mereka Atas apa yang dulu mereka lakukan Seolah Allah ingin kepada kita Eh manusia, pengen tahu enggak tempat Nyimpan memori paling dahsyat di mana Di otak? Bukan, kata Allah Handphone Allah? Bukan laptop bukan, server bukan. Di mana Allah tempat menyimpan memori paling dahsyat? Allah bilang, tempat simpan memori bisa bertahan sampai jutaan tahun, miliaran tahun bahkan tidak terhingga. Tempatnya ada dalam tubuhmu. Di mana? Sini. Tangan, kaki. Maka di Allah Subhanahu wa taala ini bisa cerita sama Allah. Nanti semua amal ketika ditanya dia cerita. Enggak cuma di hari berbangkit, bahkan di akhirat nanti. Kalau kita nauzubillah masuk neraka atau Allah takdirkan kita masuk dalam surga, ini masih bisa bersaksi. Jadi memorinya permanen selama-lamanya. Maka merenungi ayat ini, oh rupanya nyimpan memori itu enggak di sini. Nyimpan memorinya di sini. Lalu gimana caranya, Ustaz? Pak, Bu, pernah lihat orang yang nyanyi pidato? Sering lihat kan? Orang kalau pidato tangannya lempeng aja begitu, nggak gerak-gerak, bisa nggak? Bisa. Lalu kenapa orang pidato, orang ceramah tangannya suka bergerak-gerak? Oh, rupanya ini dia akan mengekspresikan apa yang ada dalam hati. Jadi rupanya ini mengekspresikan apa yang dalam hati termasuk juga nyanyi termasuk juga kita ketika tak syahud Ashhadu ilaha illallah Ini yang bergerak Sama ketika kita anda takbir Allahu Akbar tanpa mengangkat tangan bisa Tapi kata Allah dan Rasulnya Kalau soalan angkat dua tangan Supaya apa? Mengekspresikan apa yang dalam hati Allahu Akbar Maka ini dalil buat antum semua Lalu kenapa Al-Quran, metode menghafal Qur'an semula rasanya menggunakan isyarat tangan. Ah, ini berdasarkan dalil-dalil ini. Allah. Maka kami menggunakan, pakai isyarat tangan. Supaya apa? Supaya ini langsung akses ke hati dan permanen selama-lam. Itu ya, kira-kira ya. Dan insyaAllah kita akan lanjutkan hafalan surat sajedah kita. Masih hafal ayat 1 dan 2 pekan lalu? Masih? Yuk, sama-sama kita baca. Gerakin tangannya yang masih hafal, yang belum ikutan aja ya. Taus. A U D U B Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat satu. Alif Lam Mim. Dua. al kitabil la ulang dari alamin alif lam al kitabi takbir Allah itu anak-anak semangat benar tuh Ayat ketiga ya Nggak usah buka Al-Quran Rasul selama 20 tahun lebih belajar Rahman Jibril Tidak pernah ditunjukkan tulisan Nggak pernah ditunjukin bacaan Betul? Maka ini metode Ngikutin cara Rasul belajar dengan Jibril Jibril bacakan Rasul ikuti Saat bacakan ayat tiga ya Am yakulu naftarah Coba Aka tak ada tanya. mereka berkata iftarah Muhammad membuat buat Al Quran. Am Yakuluna iftarah coba. lagi tambah keras Dua kali lagi lebih keras Sekali lagi Lanjut ya Balahul <tell> haqqum min rabbika coba Bal bahkan Hua dia Al-Quran Al-Haqku adalah kebenaran Mir Rabbika Dari Rabbmu Bal huwal haqku mir Rabbika Coba Bal artinya apa? Bahkan Wa Dia Al-Quran Al-Haqq Adalah kebenaran Adalah kebenaran Min Rabbika Perhatikan Ustaz Am yakulu Naftarah Yang keras Bal huwal haqq Min Rabbika Coba Sekarang Ustaz sambung, latihkan Am yakulu naftarah Bal huwal haqqumin rabbika Coba, sama-sama Masya Allah, takbir, Allahuakbar Masya Allah, takbir, Artinya apa? Mereka berkata Am Apakah iftarah Muhammad Membuat-buat Al-Quran Membuat-membuatnya Bal Al-Hakku Kemenara si Allah. lanjut ya Siap Litundira Qawman Ma Atahum litundira qauman ma atahum min nadirin ikuti agar engkau beri peringatan qauman kepada satu kaum Nikau ya orangnya banyak. Ma'atahum, ma tidak atahum datang pada mereka. Minadirin dari seorang pemberi peringatan. Min qablikaa dari sebelummu itundira agar kau beri peringatan kauman kepada kaum ma yang belum atahum datang kepada mereka min nadirin seorang pemberi peringatan min dan sebelum dari dirimu begitu ustaz ya Litu dirqaumamma atahum min sekali lagi cukup panjang Litu dirqaumamma atahum min coba لِتُم مَا أَتَاهُم مِن نَذِيرٍ مِن قَبْلِكَ Lima kali lagi, tambah keras. Litu Empat kali lagi lebih keras Litun Tiga kali lagi lebih keras Li Ma Min nadirim Min qabr Dua kali lagi. Sekali lagi. Litundiraqaumman ma'ataum min min qablika. Lihatin Ustaz ya. Digabung. Nanti Am yakulu naftarah Ikuti Bal huwal haqqumin rabbika lika sekarang ustaz sambung berartiin dulu am yaqulu naftara أو من ربك Litung Baik, ini penggalan terakhir La'allahum yahdadun Coba La'allahum Agar mereka menjadi Yahdadun Mendapat petunjuk Bayangin hidayah Allah, cahaya Allah menerangi jalan hidup mereka La'allahum yahtadu negeras Tiga kali lagi Dua kali lagi Sekali lagi أم يقولوا نفترى بل هو الحق من ربك لتوذر ما أتاهم من نذير Sekarang Ustaz baca dari ayat awal 3 sampai selesai أم يقولون أفتره بل هو الحق من ربك لتذر قوم ما أتاهم من نذير من قبلك لا Takbir Allahu Akbar. Am artinya am yaqulun mereka berkata iftarahu Muhammad membuat-buat Al-Qur'an. Bal bahkan huwa dia Al-Qur'an Al-Haqqu adalah kebenaran min rabbika dari Tuhan litundira agar engkau memberi peringatan Kauman ada satu kaum ma tidak atahum datang pada mereka min nadirin seorang pemberi peringatan min qoblika dari sebelummu la'allahum agar mereka yahtadun mendapatkan petunjuk baik Jemaah semua supaya lebih seru, supaya ilmu ini langsung bisa antum terapkan di rumah Mudah-mudahan antum sekeluarga, ayahnya, ibunya, anak-anaknya, bapak mertua, ibu mertua Semua hariman yang ada di rumah ngafal Qur'an Maka ustaz akan kasih simulasi bagaimana ngafal Qur'an di rumah Boleh kira-kira? Siap sekarang bikin kelompok, duduk, lingkaran, lima orang, lima orang Oke cepetan kawan-kawan pendidik Eskar Kauni silahkan diatur dibantu lima orang, kalau belum kenalan kenalan, tanya siapa namanya ayo, ajak anak-anaknya ikutan, yuk anak-anak gabung sama bapak-bapak ayo, yang di belakang juga gabung, ayo cepetan gabung, duduk melingkar dengkul nempel sama dengkul ya seakrab mungkin sedekat mungkin yuk dengkulnya nempel sama dengkulnya tanya dulu siapa namanya rumahnya di mana? silaturahim nambah umur, nambah rezeki ayo lingkaran, dengkulnya nempel sama dengkul. ayo seakram mungkin jangan jaga jarak sudah? siap? enggak usah buka Al-Qur'an, al, -Quran, al tutup al tutup ini juga simulasi Kalau para sahabat Rasulullah mulai lupa, maka mereka akan bertanya satu dengan yang lainnya, saling menguatkan hafalan. Baik, kita akan baca dengan keluarganya, bayangkan ini keluarga anda ya, dengan suara lantang, tangannya gerakin, kita akan ulangi ayat 3. Siap? Mawla wasmalah bismillahir rahmanir rahim yang keras am yakuluna tara bal huwa alhaqqumir rabbika litudira qawma atahum dirimming kau be la a um ya am Tiga kali lagi lebih keras Am Yaqun Dua kali lagi. Am sekali lagi lebih keras am yakulun bal Allah Akbar sekarang cek satu-satu temennya satu orang baca satu ayat kalau misalnya ada yang lupa ingetin bareng-bareng ya saling bantuin sampai semuanya lancar siap bayangin ini ini boleh jadi anak anda boleh jadi pasangan anda mereka terbata-bata bantu mereka supaya lancar hafal ayat tiga siap yuk mulai bergantian satu orang satu ayat baca Sudah siap belum? Belum? Kelompok yang sudah siap Boleh maju ke depan Ustaz kasih hadiah Erwin Erwin yang sudah hafal, boleh maju ke depan satu kelompok akwat, satu kelompok ihwan ayo Kalau buat buat jangan berhenti. Dah, baca bareng-bareng. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yau yang keras, Am ya kelompok ahwat ihwan yang udah berani maju ke depan ustaz mau bagi hadiah besar kasih hadiah yuk cepetan maju maju ini nih. Ayo jemban. Ayo maju, maju. Dai Ikhwan di sebelah sini. Sebelah sini. Ayo maju semuanya, semuanya maju. Yang ahwat sebelah situ, yang ahwat. Nih kameranya ambil dong sorot biar kerekam. Sorot tu Kameranya. dah, berdiri situ madhab sana ya. Baca yang keras, yang Ikhwan dulu. Madhab sana berjejer yang rapi. Ah. Rapih, rapi, jajarannya. Suaranya kencang, tangannya gerakin. Siap? Yuk, mulai basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minas syaitonir rojiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kokohkan Allahu insyaallah takbir Allahu akbar insyaallah sarif dibagiin tuh hadiahnya masing-masing kebagian ini hadiah awet setahun insyaallah <laughs> silakan <laughs> Insyaallah, jazakumullah, jazakumullah. Ah, yo ibu ibu berdiri, berdiri. Jajar yang rapi ya, ya, ke sini dikit, ke sini dikit. Biar kameranya kelihatan. Dah biarin, tak usah. Suaranya kenceng Yo, Bismillah. Thank <laughs> you. Takbir, Allahu Akbar InsyaAllah, ada nah, hadiahnya Awet setahun, insyaAllah Allah. terima kasih Yuk sama-sama baca basmalah Kita ulang, ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim Yuk tangannya keras Amin um... Tara Allahuakbar InsyaAllah Semangat Supaya tambah semangat Dari pekan lalu Ada seorang hamba Allah Allah kasih Beliau punya kelebihan Tidak memandang Beliau ini Pandangannya hanya 5% Beliau adalah Pak Faisal Pak Faisal dari pekan lalu datang dan dia senang ngafal Qur'an dan sekarang Alhamdulillah sebelum maghrib sudah datang lagi dan Masya Allah nanti pulang jangan pada pulang langsung beliau bawa makanan khas Aceh buat antum semua Akbar. dan beliau sama keluarga ngafal Qur'an dan ngafal Qur'annya katanya hantar dengerin dulu apa yang uh, beliau sampaikan saya ngundang Pak Faisal tolong dibimbing mengenai ini ke depan sini, berdiri di sini. Kameranya tolong diarahkan ke sini, saya bantu. Sini berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang penuh dengan rahmat dan berita Allah, InsyaAllah Dan diberikan kelapangan buat kita semua, Bapak Ibu. Saya mulai tidak melihat lagi, tidak baca Quran, tidak ya tidak melihat, mulai dibimbing jalan itu 2010 awal. Jadi sudah lebih kurang 8 tahun. Ya, saya menderita glukoma simplik jadi putus saraf mata jadi kiri ini total 100% nah kanan ini dalam beberapa tahun ini masih bertahan ya mungkin eh, lebih kurang 5% atau tidak sampai 5% nah tetapi ketika sudah tidak melihat lagi baru merasa perlu Quran. Nah setelah tidak melihat lagi Jadi Baru terasa kok saya belum hafal Quran Nah Ini benar-benar terjadi pada saya Baru terasa Ya Allah saya ini belum suka hafal Quran Tapi mata sudah tidak ada lagi akbar. Saya pengen <laughs> Tapi hidup ini penuh tantangan dan ujian Saya tidak menyerah Karena Allah pasti akan buka jalan pada yang bersungguh-sungguh. Mohon maaf kalau saya terharu seperti ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi selama ini saya menghafal Quran itu betul-betul hanya mendengar saja. Jadi ada anak putar di rumah bisa tip recorder atau komputer. Saya dengar, saya ulang-ulang. Nah, menggunakan alat-alat seperti mp 3 misalnya. Nah kalau sekarang ini kan ada ipen itu ipen yang uh, teknologi uh, yang dipasarkan oleh saya dapatnya dari tiga raksa ya pak ya. Nah, nah, jadi dengar aja dengar ulang dengar ulang dengar. Bapak Ibu memang terasa di saya. Yang menjadi syarat hafalnya Quran itu bukan karena kepintaran kita. Bukan karena tadi kemampuan otak kita. Itu bukan. Betul-betul ini. Jadi apa yang disampaikan tadi. Ini yang berperan adalah hati. Jadi istiqomah niat yang lurus dan ikhlas mohon pada Allah. Itu yang menjadikan sesuai ayat maka kami masukkan kami kumpulkan Quran itu ke dalam dada. Surat 29 surah Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayinatin fi suduril ladzina utul Saya hafal ayat ini karena saya sedang menghafal menyelesaikan 10 juz terakhir juz 21 menuju ke juz 29 dan yang saya baca barsni adalah ayat ke dari 46 4748 pasal ayat keempat dari awal juz 21 awal juz 21 itu Pas di surat 29 dari ayat 46. Ayat 45-nya itu kan, utluma uhyya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah. Itu ayatnya. Nah ayat 46 baru masuk. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billatiya ahsan. إلا الذين ظلموا منهم وقولوا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل wa unzila wa ilahunna ini terakhir ayat 52 jadi Bapak Ibu saya hafal langsung dengan nomor ayatnya Surat berapa, nomor ayat berapa, terus saya telusuri pelan-pelan Dan itu bisa satu ayat kalau Allah izinkan Maaf, tujuh hari Satu ayat tujuh hari Kalau Allah izinkan Kalau enggak diizinkan, lebih tujuh hari Tapi ketika Allah izinkan pula satu halaman itu cukup dua jam Ini kita enggak ngerti, saya pun enggak ngerti hmm. Hanya kalau ditanya kapan waktu paling enak belajar dan menghafal Qur'an. Sesuai surat Amu surat 173. Itu ada di ayat 4, 5, 6. Bahwa pada waktu malam hari itu waktu yang sangat berkesan. Ayat Qur'an ini sebagai ayat-ayat yang berat kata Allah. Ini. Dimasukkan ke dalam dada kita. Jadi Bada tahajud itu menunggu suku. Itu paling enak Kita lanjutkan bagi motivasi Al-Qurannya Setelah azan isya' dulu ya Nanti buat jemaah Mas Evan jadi azan dulu diterusin kita Baik, habis azan kita akan peruskan lagi InsyaAllah nanti setelah selesai Baru kita akan sholat isya' berjemaah Siap gitu ya Nabi sholat isya' jangan pada pulang Karena sudah disiapkan makanan Dari pihak masjid menyiapkan Pak Faisal juga bawain ya InsyaAllah boleh saya azan silakan diizinkan saya azan ya silakan madep sini ya nah kita dengarkan azan ya sudah tiga satu itu Allahu Akbar Allahu Akbar Allah عند الله أن محمد محمدا على الفلاح jutin 5 menit lagi. Apa mau cerita sudah ngajar ngapal Quran. Tinggalnya Jadi, belum di mana tinggal? Saya bermukim tetap Bandar Lampung. Di Bandar Lampung. Saya tinggal di Bandar. Rampung. Di Jakarta tinggal 5. Di, di Jakarta di Pintaru sektor 9 Jalan Jombang Raya di Komplek Crisia Garden. Jadi Dukung. ini dari dari Pintaru. Masyaallah Akbar. Jadi minggu kemarin itu Putra saya lihat di WA hmm. dapat kiriman dari teman bahwa ada pertemuan di sini perdana. Ya. Saya dengan putra saya datang kemarin khusus. Dan ya Ustadz Bobby undang hari ini. Gitu, Bapak Ibu apa yang merawat hafalan? Nah ini yang saya mengajak siapa aja? Yuk hafal Quran. Yuk. Hmm. yuk hafal Quran. Padahal saya hanya mengajak apa yang saya hafal. Terus direspon teman-teman banyak di masjid seperti ini. Nah, yuk siapa yang mau hafal Quran? Yuk, ya saya mengajak mereka dengan surat yang saya hafal. Mereka ikut. Jadi sudah ngajar? Sudah. Uh, surat apa yang sudah diajarkan? Uh, Azariat. Azariat, insya Allah. Bentar, uh. saya nanya. Jemaah yang hafal surat Azariat, angkat tangan. Ini ada yang angkat tangan nih. Perlu ngajar juga di sini berarti profesor ya. Ajarin ini jemaah. nih Ya, lanjut selain itu, nanti kita nonton videonya aja ya, ya Baik, habis surat Zaryat, saudara apa lagi yang diajarkan? an Najm. An-Najam, InsyaAllah Yang apa surat An-Najam, angkat tangan? Cuma satu doang ini ya Al-Furqan Al-Furqan, Allah Akbar, Al Al surat 35 hmm. 25 Oke, okay, 25, Al 25. Ya. 35, Al-Fatir Terus, ya, just 30 MasyaAllah Gitu, kira-kira ada sebagian hmm. Terus, ada beberapa yang saya pilih Lembar-lembar tertentu misalnya surat Al-Hajj, hmm. surat 22 halaman terakhir, ayat 73 sampai 78. Ini isinya sangat penting sekali Ini video isinya lagi ngajar. Uh, lagi ngajar, uh, tapi surat az zariyat di Masjid Baitur Rahman uh, Bintaru Debsos. Kita putar dulu ya, Boleh. biar jemaah lihat, saksikan. Ustaz juga belum lihat. Kasih jela, penjelasan ya. Yuk silahkan Ustaz. Jadi setiap hari kajiannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis ba Bada, pada subuh. Jadi pada subuh mereka tidak pulang. Jadi saya berangkat dari dari dari ini untuk, uh, en hadis ابي المحبوب fi itu Allah yang saya itu itu jadi standarnya kan harus dari sana Jadi di IPN ini terutama dari teman-teman pohema internasional dari Institut Ilmu Kelan Jakarta Jadi mudah-mudahan kita nggak tahu gitu, ya Setelah berlatih sama-sama dengar, tanpa IPN, terus ulama mandi nah, Saya kontrol satu-satu dengan kemampuan yang ada Satu-satu saya -satu selalu Ini sekali pertemuan berapa ya? Tergantung kemampuan, nah, tapi ini yang baru terjadi, ini sudah pas kemulang, sepulang sudah ayat 19 Masa. Nah, ya, sudah kandirian ayat 19 sepulang hmm. Besok pagi masih setelah terakhir 19 ayat tiap orang, yang tadi pagi belum sempat Jadi sudah masuk? Innal mutakimah fi وَقَدْ نُبِّئُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَتَجَمَّعُونَ وَبِالْأَصْحَابِ يَسْتَغْفِرُونَ وَصَدِّقًا وَمِنْهُمْ Wafis wafil atas amfusikum apalat tak tak sama wa rabbis samai wal ardi innahu la haqq takbir allahu akbar pertanyaan itu dari mendengar pertanyaan terakhir baik kenapa pengen Kenapa Al-Quran seluruhnya. Dan kenapa ngajarin orang-orang? Subhanallah. Kalau ditanya kenapa, ini panggilan hati. Ketika quran itu kita baca, so many to solve. Banyak hal selesai. Ketenangan, kenikmatan. Tidak ada ketakutan dalam hidup ini. Itu benar-benar luar biasa. Padahal hanya baca saja. Apalagi kalau kita faham. Artinya, ketika Allah bertanya mohon maaf ini ya, ya. surat 68 ayat 37 amlakum kita fihi tadarus hmm. apakah Kitarun kamu fihi, sudah tadarusun. punya kitab Quran punya tadarusun, menurut Ibnu Kasyir tadarus ini bukan hanya sekedar membaca verbal hmm. tapi baca memahami plus menghafal naik ya jadi begitu hafal itu ketenangan hidup luar biasa hmm. dan bapak ibu mohon maaf ini Kita enak tahajud itu dua jam sebentar aja. Jadi nikmat. Nikmat. Yang mulai dengan bacaan yang banyak. Iya, ya. Pak. Kalau hafalan cuma kuliah kafir namaku uh, trikul. Trikul. Uh, trikul <laughs> itu cuma lima menit ya? ya. Terus kenapa mau mengajar? Nah ini dia dahsyatnya Mengajar itu memperkuat hafalan kita. Ya. Itu. Jadi saya rajin Bang, yuk siapa mau ngajak. Tidak usah nunggu 30 jus. Enggak perlu. Yuk, yuk nyamung apa? Tujuannya saya ngulang-ngulang lagi, ngulang-ulang lagi, ngulang-ulang. Jadi cepat bisa. Ketika kita memberi, Allah beri kita lebih banyak. Masyaallah, takbir. Allah Akbar. Luar biasa. Insyaallah terima kasih Profesor, terima kasih banyak. Silakan. Insyaallah jazakumullah. Insyaallah. Baik, sekarang sampai Insya Allah pukul 8 Ustadz akan ajarin bagaimana menuliskan Alquran ayat yang sudah dihafal. Jadi Insya Allah antum sudah hafal ayatnya, makrotnya, tajwidnya, paham maknanya, yang terakhir bisa langsung menuliskan. Siap kira-kira? Sudah dikasih uh, apa namanya buku dan pulpen sudah? Ada yang belum terima buku pulpen? Yuk maju ke depan banyak di sini nih. Yuk maju ke depan yang belum dapat buku pulpen. dibantu dibagikan bantu dibagikan biar yang muda-muda aja Mas Ban Arahkan ke sini kameranya Ustaz Ibu-ibu sudah dapat buku semua? Ibu-ibu belum kebagian tuh, tolong dibagikan. Ini masih belum bagian nih Bukunya Tolong dibagi panitia Dibagi itu Ini majlis banyak sekali yang Berbagi nih Ada yang bagiin buku Ada yang bagiin pulpen Ada yang berbagi makanan Maka insyaallah hari Senin depan Apa yang anda mau bagikan silahkan bagikan Mudah-mudahan ini akan menambah semangat Untuk saling mencintai dan mengamalkan Serta menghafalkan Al-Quran Amin Baik semuanya melihat ke sini Siap Baik uh, Sebelum ustaz kasih tahu teknik Bagaimana bisa langsung menuliskan Bahkan bagi orang yang gak pernah belajar baca Al-Quran sekalipun Bahkan yang gak pernah nulis Arab sekalipun Insya Allah bisa langsung Menuliskannya Sebelum ustaz lihat hasilnya Maka sekarang ustaz mau lihat inputnya dulu ya Sebelum ketahuan outputnya inputnya dulu Sekarang tulis dulu Di bukunya masing-masing Tulis, kasih nama dulu biar nggak ketukar tuh bukunya Sudah? Baik uh, Semuanya hafal surat al-ikhlas, hafal? Baik, sekarang ustaz mau dengar, yuk baca Bismillah Yang keras, pul Allah Lam. Walam. Baik. Sudah berapa lama hafal Al-Ikhlas? Dari kecil? Sudah puluhan tahun? Baik, sekarang Ustaz pengen tahu, bisa nggak nulis ayat 4 dari Al-Ikhlas? Jangan buka Al-Qur'an ya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tulis. Ayo Ustaz mau lihat. Tulis, tulis. Tulis. ahad. Tulis Semampunya. Ini mulai pada nyengir-nyengir sudungulis walam yakun lahu ahad. nulis. itu banyak. Jangan buka Al-Qur'an, jangan nyontek. Ini ngapa enggak, enggak selesai? Bisa, Ustaz. Sudah belum? Sudah ditulis? Baik. Ibu yang sudah angkat tangan? Ah, ibu yang ini, maju ke sini. Ini buku tulis. Allah <laughs> Ya Kun La Huwu Allah sempurna. Takbir. Allahu Akbar Antum tulis. Sini maju. Sini nyobain. Enggak antum antum. Cobain. Masa kegemar. Nulis. Nulis coba. Pengen tahu. Ayo coba. Ada yang takut banget nulis nih Masih pan. Tulis masih ini santri Sudah, ini, ini waktu maju, kepalanya tegak, mundur, kepalanya nunduk ini ya. Ini perhatikan, ini yang saya dapati di mana-mana. Jadi seperti ibu tadi itu amat jarang. Kebanyakan orang Indonesia al ikhlas hanya sekedar hafal. Begitu disuruh nulis, amin. ini salah satu korbannya ini. Maka sekarang tugas Ustaz. Siapa yang baru hafal surah sejedah ayat 3 Baru di tempat ini, angkat tangan Yang baru tadi itu, baru tadi belajar Angkat tangan, yuk Yang baru dengar ayat 3 dari surah sejadah Angkat tangan Jadi baru ngafalnya, baru di sini kan Maka tugas ustaz tadi sudah ngajarin ngafalnya Sudah ngasih tahu mahradnya, sudah ngasih tau Maknanya Sekarang gimana ceritanya Kalian bisa langsung menuliskannya Siap kira-kira Insyaallah kalau ini Allah takdirkan kita bisa ngafal satu juz insya Allah maka 29 juznya lagi insya Allah antum langsung bisa nuliskan, langsung bisa hafal bisa atau maknanya semua maunya sudah gampang. maka mudah-mudahan ini kita istikamah minimal satu juz di masjid ini amin maka sekarang siapkan ya siapkan, nulis di lima lembar di buku anda lembar yang kosong, tulis lima lembar Caranya kalau Ustadz tuliskan satu kata di sini, Anda tulis di lembar Anda tulisan yang besar, jangan takut-takut, yang besar. Supaya apa? Setiap gerakan, setiap lekuk, setiap garis yang Ustad tulisin, nggak perlu tahu itu huruf apa. Pokoknya seperti yang Ustad tulisin, Anda tulis. Paham? Kalau Ustad sudah balik, itu tulisan. Kalau Ustadz sudah balik, artinya sudah dihilangkan, maka Anda buka lembar berikutnya. Buka lembar berikutnya, jangan menoleh lagi ke lembar sebelumnya. Seperti apa yang Antum pahami, seperti apa yang Antum hafal dari gerakan, tulis di lembar kedua. Paham? Habis itu kemudian buka lembar ketiga, tulis lagi di lembar ketiga. Sampai lembar kelima, maka anda akan dapati nanti insya Allah Antum bisa menuliskan Al-Quran ayat 3 itu secara utuh. Paham kira-kira? Dan saya akan tuliskannya kata demi kata secara acak. Antum ikuti gerakannya. Siap ya? Kalau saya tulisin, tulis lembar pertama. Kalau saya ilangin, antum tulis lembar kedua, lembar ketiga. Jangan nyontek ke sebelah, jangan buka lembar sebelumnya. Pokoknya yakin apa yang Anda tulisin. Jelas sampai jelas? Jelas? Baik, sekarang kita mulai ya. Kata pertama, lihatin Ustaz nulisnya. If tarahu If tarahu Jelas enggak di layar itu? Jelas? Ikutin cara penulisannya. If tarahu Ustadz, boleh dideketin lagi, biar lebih jelas, di zoom, hajuin lagi, sudah, sudah, yuk buka lembar berikutnya, tulis di lembar kedua, Apa yang anda lihat tadi tulis, jangan nyontek di lembar sebelumnya, jangan nengok kanan-kiri Yakin kak anda menuliskannya dengan benar Iftarahu tulis ya, artinya apa iftarahu? Dia membuat-buatnya, membuat-buat Al-Quran Kalau ragu-ragu, jangan juga ngelihat ke lembar sebelumnya, pokoknya yakin saja. Sudah lembar kedua? Buka lagi lembar berikutnya, buka lembar berikutnya, tulis iftarahu untuk yang ketiga kali. Sudah belum? Yuk buka lembar empat. Jangan lihat lembar sebelumnya. Tulis lagi iftarahu. Sudah? Sekarang lembar kelima. Tulis iftarahu. Sudah? Hey, sekarang lihat tulisan anda di lembar kelima Sekarang bandingin dengan lembar keempat Sama apa beda? Kalau sudah, jangan terburu-buru Bandingin tulisan anda di lembar keempat dengan lembar ketiga Sama apa beda? Sudah? Lembar tiga bandingkan dengan lembar dua Lembar 2 bandingkan dengan lembar 1 Dari lembar 5 ke lembar 1 Ada perbedaan tulisannya? Kalau beda bandingin lagi nih Sama tulisan Ustaz Sudah? Maka yang paling benar Di lembar pertama, betul? Baik, sekarang kata kedua Ustaz kasih Kata kedua, tulis ya Tulis di lembar pertama Di bawahnya juga nggak apa-apa Dilihatin, kata kedua Yakuluna Yakuluna Lihat bagaimana Ustadz menuliskan Yakuluna sudah? boleh dihilangin? belum? masih ada yang belum? yang sudah nggak usah ngeliat lagi ke layar buka lembar kedua tulis yakuluna Kalau sudah dua, buka lembar ketiga, tulis. Sampai lembar kelima, tulis ya. Jangan terburu-buru, nikmati. Ya kuluna. Sebagaimana baca Al-Quran satu hurufnya, pahalanya sepuluh, nah, nulis juga sama. Jadi nikmati, menulis Al-Quran. Sudah sampai lima? Belum? Ini PR selanjutnya kita sama-sama beli meja ntar ya, atau masing-masing bawa meja boleh. Sudah lima kali. Kalau sudah bandingkan tulisan Anda di lembar 5 dengan 4 Bandingkan pelan-pelan Yang 4 bandingkan dengan 3 Halaman demi halaman bandingkan kira-kira tulisannya sudah stabil sama semuanya atau ada yang beda Kalau ada perbedaan ketahui yang paling benar di lembar 1, betul? Kalau sudah balik lagi Salam satu, sudah, baik kata berikutnya saya tambahin ya, kata berikutnya, Am, gampang kan? Tulis di lima lembar ham. Terus sampai lembar kelima. Sudah belum? Baik, sekarang perlahan-lahan nggak usah terburu-buru Dari lembar lima, lihat tiga kata tadi Iftarahu yakuluna am. Tiga kata itu, lihat bagaimana Anda menuliskannya Bandingkan tiga kata itu di lembar lima dengan Lembar empat Lembar empat bandingkan dengan Lembar tiga Sudah belum? Bandingkan dengan lembar dua Bandingkan dengan lembar satu Sudah? Baik Sekarang di buku kalian Cari halaman yang agak jauh, kosongin Cari halaman yang kosong di tengah-tengah Di tengah-tengah Cari halaman kosong, sudah? Bukunya tadi sudah dikasih nama, sudah? Baik, sekarang lembar kosong itu nggak usah dirobek sama buku-bukunya tukar sama sebelahnya tukar sama teman sebelah tukar cari halaman yang agak jauh yang kosong sudah? baik, tulis sekarang di buku teman anda kalimat yang utuh ini tulis ya am yakulunaf tarah tulis, ayo am yaquluna Jangan nyontek, Bu, jangan lirik-lirik. Nulis yang benar. Iftarahu pertama itu iftarahu am yaquluna iftarahu amyakuluna iftarahu kalau bingung am iftarahu sudah belum? kalau sudah balikin sama yang punya balikin balikin sudah? baik sekarang nilai ya tulisan kawan kalian Kalau ada salah satu huruf, ada salah harokat, kasih silang gini, cik gitu ya, hitung ya. Nih tulisan am begini nih, tulisan am, perhatikan, bener apa enggak. Betul, yakuluna begini tulisannya. Betul, iftarahu kayak gini tulisannya. Kalau salah, kasih silang, salah hurufnya, salah harokatnya, kasih silang. Sudah belum? Sudah? Baik. yang temennya benar semua angkat tangan yang temennya salah satu angkat tangan temennya salah lebih dari tiga enggak ada, baik kalau temennya salah satu dan selanjutnya pukul pundaknya sekali, peng, gitu ya kalau dua kali, pukul dua kali, eh cepetan Lanjut. Lanjut. Baik, kata berikutnya. Tulis. Bukunya sudah dikembalikan kan? Ustaz mau dengar dulu ayatnya. Yuk baca sama-sama gerakan tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keras. Am. Um, bal. Hal itu Takbir, Allahu Akbar InsyaAllah Selanjutnya ya Tulis nih Yang gede Di lembar pertama Mau di lembar yang baru, ada lembar tadi terserah Ini kata pertama. Ya ta duna. Ya ta duna. Yuk, tulis. Ya tadun artinya apa? Mereka mendapat petunjuk, ala'allahum semoga mereka. Lembar dua tulis, tulis ya Tadun sampai lembar lima, pelan-pelan saja nikmati. Yah dadun lembar 3 terus lembar 4 lembar 5 Insyaallah Allah Ustadz pengen nemenin Antum semua ngafal Quran sampai 30 juz amin Faisal aja, mau nemenin Jemaahnya setiap subuh Apalagi Ustadz Malu nih, yang melek Mau setiap hari Begini nggak habis subuh Yang mau angkat tangan Serius nih Setiap subuh Nanti ke meja Panitia ke depan, kalau mau Daftar nama sama Nomor handphone ya nanti kalau lebih kira-kira ada di atas 50 orang Ustaz bakal kirim setiap subuh ada yang ngajar di sini, ya setuju? jadi mudah-mudahan bisa balapan sama jemaahnya Pak Faisal takbir, Allah Akbar ngomong-ngomong ya tadi sampai lembar 5 belum? dah, sudah? lihat, dari lembar 5 bandingin lembar 4 sampai lembar 1, bandingin tulisannya masih benar apa sudah beda? Sudah belum? Kalau beda, maka di lembar yang pertama yang paling benar. Setuju? Kenapa Ustadz harus lima kali? Karena tadi, nyimpen memorinya di tangan, bukan di otak. ya. Ini riset orang yang mencatat apa yang dipelajari, maka minimal 40% memori sudah di riset tangannya. Oke, kata selanjutnya. min nadirin Yuk. Min nadirin artinya apa? Dari seorang pemberi peringatan. Min nadirin dal ya, dal. PR lagi meseban setiap subuh tuh nguntup. Jadi mudah-mudahan nabi subuh setiap hari salat subuhnya di sini 300 jemaahnya. Amin. Lanjut halaman 2 lembar 3 sampai lembar 5. Tulis min nadirin. Barangkali di masjid ini ada orang yang sudah puluhan tahun nggak pernah nulis al-Qur'an. Maka ini rezeki dari Allah. Nggak cuma ngafal, nggak cuma baca, nggak cuma tahu maknanya langsung menuliskan. Sudah? Bandingin lembar lima, lembar empat, sampai lembar satu. Lihat, ada perbedaan atau enggak? Kalau stabil, maka itu bagus sekali. kata ketiga Sudah siap nambah? Kata ketiga <tik> La illahum La illahum Tulis sampai lima kali ya. sudah Sudah? Lihat tulisan Anda di lembar lima sampai lembar satu, pelan-pelan nikmati. Boleh nambah lagi? Kata terakhir. Boleh disorot kamera, kayaknya ke bawah nggak kelihatan nih. من قبل لِكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ Oh, mohon maaf, betul, min qoblikah ni fathah, baknya sukut, jazakumullah diingatkan. Ralat ya, qofnya fathah, min qoblikah. Sudah lima lembar? Kalau sudah, lihat empat kata yang Anda tulis. Ya tadun min nadir la'allahum min qoblika. Dari lembar lima, nikmati pelan-pelan sampai lembar satu. Habis ini kita akan adu lagi. Kalau sudah siap, buka lembar yang kosong tengah-tengah, tukar sama temennya, tukar bukunya. Ayo mulai tukar, cari lembar yang kosong, tukar. Sudah siap? Ada siap? Dengarin Ustadz Lengkap kalimatnya begini Tulis ya Min nadirin Min qobelika La'allahum Yahtadu Pulang Min nadirin Min qobelika La'allahum Yahtadu Sekali lagi Tulis Min nadirin min qobelika la allahum nggak boleh nyontek jangan lihat halaman sebelumnya la allahum yah dadu tulis di buku temannya jangan nyontek, jangan lihat min nadirim min qobelika la allahum yah dadu udah belum? min nadirin, min qoblika, la'allahum yahtadun, empat kata tuh. La'allahum yahtadun. Kalau sudah, balikin sama yang punya buku, balikin Belum ditulis Min nadirin min kobliqa La Allahum yahtadun Yahtadun itu tadi yang paling atas tuh ditulis yahtadun Dah, udah dibalikin. Dah, oke. Okay. Lihat nih, bagaimana temennya nulis. Hitung ya, salahnya. Nih yang pertama, min nazirin tulisannya begini, min nazirin. Dah. Yang kedua, min koblika, min koblika. Yang ketiga, la allahum. Yang keempat, Tadun, Yang temennya benar semua, angkat tangan Masya Allah Kalau temennya salah, gimana tadi? Pokok Kalau salahnya 10, pukul 10 kali Sudah? Baik, insyaAllah Yuk kita baca ayat tadi Amiyakulunabtara Kita baca dari ayat 1, 2, dan 3 Siap? Yuk Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Tanzilul Kitabila رب أم يكون؟ InsyaAllah, takbir, Insya Allah wakbar InsyaAllah, InsyaAllah Senin depan kita akan ketemu lagi ya. Dan nanti Ustadz akan buatkan videonya Ayat 1 sampai 30 Jadi nanti kita, meskipun nggak ketemu di sini, antum setiap hari Bisa nambah satu ayat, satu video Satu hari, satu ayat hafalan Nanti Ustadz akan buatkan, langsung dikirimkan Ke HP antum semua ya. Sudah pernah daftar kan? Kalau belum nanti daftar lagi ke meja panitia. Nanti insyaallah akan didistribusi langsung ke handphone antum semuanya. Sama-sama kita doa, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua menjadi ahlul Quran. Suara yang keras. Allahumma wajah ulana iman mau wa nuran wa اللهم من نسينا وعلمنا من جهلنا وَجَعَ الْحُولَنَةُ وَجَدْتَةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Saya doakan, muna-muna nantuk semuanya, Allah jadikan menjadi hafiz-hafizul Al-Quran. Allah jadikan anak-anak kita, keturunan kita semuanya menjadi ahlul quran Boleh jadi hari ini, Allah gerakan hati kita hafal satu ayat. Dan tidak menunggu kemungkinan, Allah akan jadikan sebelum kita menutup mata, sebelum kita menutup mata, Ajal, maka Allah jadikan kita semuanya jadi Hafiz Al-Qur'an Dan ini semangat yang Ustaz bagi kemana-mana Yang pengen dirinya ngafal Qur'an, angkat tangan, bilang saya Yang pengen keluarganya semuanya menjadi Ahlul Qur'an, angkat tangan, bilang saya InsyaAllah Ini Ustaz pengen kasih kepada antum semua Mena-mena antum Allah takdirkan semuanya menjadi Ahlul Qur'an Cara yang paling gampang untuk jadi Ahlul Qur'an Tadi sudah dibagi mau Profesal, ajarkan Al-Qur'an Jadi kalau antum ngajarin, meski cuma satu ayat, pulang kasih tahu kepada istri, kasih tahu kepada anak-anak, nanti mereka ketagihan, mereka akan nanya ayat berikutnya gimana? Ayat berikutnya gimana? Maka itu akan membuat antum semuanya sekeluarga jadi ahlul Qur'an. Dan ada lagi cara yang lebih dahsyat lagi, caranya adalah tolong saudara kita yang ngafal Qur'an, maka Allah akan tolong diri kita dan keluarga kita menjadi ahlul Qur'an. Kata Rasulullah, Allah fi damal abdu fi auni akhi, Allah akan tolong. hambanya selagi si hamba menolong saudara-saudaranya. Maka ini yang diyakini. Ustaz Miara, ustaz membesarkan anak-anak santri yatim duafa. Mereka itu Allah, kalau kita infak sama mereka, mereka hafal satu ayat seumur hidup mereka ulang-ulang, maka pahalanya buat dirinya juga buat kita yang ngebantu mereka. Maka insyaallah Ustaz ngajak semuanya jemaah Al Falah Semuanya, yuk pikirin. Kalau kita di rumah belum ada hafiz Quran, anak kita belum pengen ngapal Quran, boleh jadi lewat jalan ini. Nih. Maka boleh jadi insya Allah mereka ngapal Quran di sana di pesantren, pahalanya sampai ke kita hingga Allah mudahkan kita sekeluarga ngapal Quran. Kira-kira? Maka sekarang ustaz ngajak semuanya nih. Semuanya, yuk berdiri, berdiri sebelum kita kemat. Berdiri, ibu-ibu, berdiri. Kita infak terbaik, ya, sama-sama infak terbaik, nanti akan jadi rutin di majlis ini. Juga buat operasional majlis ini. Mudah-mudahan akan makin banyak lagi orang yang pengen ngapal Qur'an di masjid ini. Maka sama-sama kita infak terbaik. Beri harta yang terbaik buat masjid ini operasionalnya, juga buat anak-anak santri penghapal Qur'an. Siap kira-kira? Keluarkan infaknya, hanya bagi yang berkenan kita taruh di mana? Kira-kira di depan situ, yang laki-laki, yang perempuan sebelah situ ya, di depan. Hanya bagi yang mau. Jangan lupa, antum maju bilang sama Allah, ya Allah jadikan aku, diriku, keluarga aku semuanya menjadi ahlul Quran. Gitu ya, bring terbaik, Mas Evan taruh di situ aja, nggak usah di kotak, taruh di karpet aja ya, uangnya. Silakan maju ke depan. Yu Bapak Salman Rahmatillah dan jangan lupa doa sekeras-kerasnya dalam hati bilang kalau bisa antum nangis bilang ya Allah jadikan aku, diriku, keluargaku, keturunanku semuanya menjadi ahlul Yuk, dipersilakan. saya contohin dulu ya. Taruh di sini. Kameranya boleh ditata lagi. Kita siap-siap salat. Insyaallah. saeban panitia boleh dihitung. Silakan panitia masjid boleh hitung. Jangan lupa doa ya, doa yang kuat. Sambil infak niatkan minta sama Allah semoga Allah jadikan diri kita, keluarga kita semuanya menjadi ahli Al-Qur'an. Bukunya masing-masing pegang. Itu hadiah ya, bawa pulang. Jadi nanti setiap hari Senin bawa ke sini lagi buku dan pulpen. Kalau sudah silakan baris ngarapi kita akan komat lagi.